Mitra bisnis, mulai 16 Mei kemarin, pemerintah memperlakukan bea keluar ekspor 20% untuk 65 jenis mineral. Pengusaha mineral menilai kebijakan ini tidak fair dan hanya akan mematikan pengusaha tambang kelas kecil menengah. Pengusaha juga mengatakan, pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya yang terus menambah jumlah objek yang dikenakan bea keluar. Pemerintah lebih seperti panik mencari sumber penerimaan pajak baru. Untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pertambangan MS Marpaung. Pak Marpaung, apa komentar Anda? Jadi begini, kita secara nasional, saya ceritai dulu dari awal dikit ya. Secara nasional kita sudah sepakat melalui Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru, bahwa mineral dan batu bara kita itu kalau bisa jangan lagi dijual dalam bentuk bahan dasar raw material gitu kan, nah itu sudah amanah undang-undang, maka itu harus dijabarkan dalam turunan peraturan lebih rendah lagi yaitu tahap berikutnya adalah peraturan pemerintah yaitu nomor 23 kemudian turun peraturan menteri lagi kan, nah jadi awalnya itu adalah mau melakukan hilirisasi industri itu makin ke belakang, jangan jual tanahnya aja gitu kan nah pada saat keluar capman nomor dari SDM nomor 7 tahun ini, yang ada adalah adalah langsung melarang tidak boleh ekspor kan gitu, tidak boleh ekspor gitu kan, harus melakukan smelter, dan itu berlaku 3 bulan setelah diterbitkannya gitu kan, jadi itu waktu diterbitkan itu Februari, kalau gak salah Mei itu udah harus gak boleh lagi menjual nah ini shocking, ini sangat mengejutkan kan, nah protes Nah, pada saat diprotes, kemudian diwacanakan lagi boleh ekspor, kan? Boleh ekspor, tapi dikenain biaya keluar, gitu kan? Duty ekspor, ya. Sebanyak 20%. Nah, kita enggak tahu bagaimana pemerintah melakukan perhitungannya. Cuma saja, mungkin, nah ini secara objektif kita harus bilang bahwa mungkin ada perusahaan-perusahaan tambang yang kondisi tambangnya sedemikian favorable dan baik. Maka, kalaupun dipotong 20% dari revenue-nya, mungkin mereka belum terasa apa-apa tapi ada jenis tambang tertentu karena stripping rasionya tinggi kadarnya rendah ongkos produksinya tinggi maka kalau dipotong 20% mereka akan kolaps. nah sekarang jadi dari program hilirisasi berubah menjadi program mencari dana kan mencari revenue kan itu kan jadi hilirisasi ini kita jadi gak tahu lagi ini masih jalan gak nanti terus ini kan gitu kan karena pengusaha ini sebetulnya juga sudah bersedia hilirisasi ayo kita dengan bantuan pemerintah Pemerintah kita buat roadmapnya, kita buat programnya, dengan dibantu oleh pemerintah nanti kita melakukan hilirisasi. Kalau ini yang terjadi, dugaan saya atau dugaan kita yang paling banyak kena ini adalah pengusaha nasional. Ya, yang baru melakukan kegiatan penambangan itu dan masuk ke industri itu, kan itu kan. Nah, ini nanti ya, kalau mereka kolaps, yang berbahaya pertama adalah pengembalian atas modal. Karena modal itu kan pinjaman, kan. Nah, pengembalian atas modal akan kena dan... Kemungkinan besar itu modal banyak dipinjam dari bank-bank nasional, kan. Kemudian yang kedua adalah para puru, para pekerja itu sendiri, kan itu. Jenis tambang apa saja, Pak, yang akan terkena dampak paling besar? Yang dikenakan ini adalah tambang mineral. Jadi mineral itu metal-metal sama besi gitu kan. Yang kena itu adalah ya sekarang ini yang belum diproses ya. Karena kalau yang diproses tidak kena. Jadi seperti timah itu tidak akan kena. emas yang sudah diproses sampai berupa logam itu tidak kena. Tapi yang akan kena ini adalah tambang nikel, tambang bauksit, tambang biji besi gitu. Sama tambang mangan. Manggan itu yang isinya baterai mobil itu loh. Nah, nah ini mereka akan terasa sekali gitu kan. Dan tolong ingat, deh, 20% itu adalah dari penerimaan ya. Jadi kamu jual harganya misalkan 50 dolar per ton, dan kamu jual misalkan 1.000 ton, jadi kamu dapat 50.000. langsung 20% dari 50.000. Jadi besar sekali itu. Sedangkan pajak, pajak itu kan, misalkan pajak 28% sekarang, PPH badan. Itu 25-28. Itu 25-28 adalah dari keuntungan. Jadi hasil penjualan sudah dikurangin dulu ongkos produksi, gaji karyawan, biaya solar, apa sisanya berapa baru dipotong 25 sampai 28%. Jadi kalau ini enggak, jadi belum dikurangin biaya, udah langsung kena 20% dan itu besar itu kan. Kalau langsung dari penerimaanmu gitu loh. Lalu ke depannya apa yang akan dilakukan pengusaha jika melihat kondisi seperti ini? Mereka akan tetap melakukan operasi penambangan kan Cuman marginnya kan akan sangat tipis Karena kenapa? Mereka kan udah keburu pinjam uang kan Dan bank kan tidak mau tahu kan Dan untuk itu kan gak Saya saya kira tidak ada yang menjaminkan tambangnya Tapi yang dijaminkan rumahnya mungkin Atau harta lain kan Yang dijaminkan ke bank kan Dan itu nanti akan disita Nah untuk menghindari itu Apapun yang terjadi Mereka terus akan melakukan upaya penambangan Paling tidak tetap dulu tambangnya jalan Ya mudah-mudahan nanti mereka bisa membuat smelter ya kan dan kemudian pajak keluar ini biaya keluar ini nanti dihilangkan Gitu. Karena industri pertambangan ini, industri maraton ini, industri harus tahan napas panjang kan. Soalnya uangnya sudah dalam bentuk pelabuhan, bentuk jalan-jalan tambang, pengupasan yang nggak bisa dijual kan. Nggak bisa kita misalkan batal investasi terus kita jual ke orang lain hampir tidak mungkin kembali uang itu kan. Nah ini yang harusnya hati-hati pemerintah di dalam melakukan kebijakan-kebijakan ke industri pertambangan. Demikian pengamat pertambangan MS Marpaung, saya Wendy Lim.